Satu rasa nasionalisme yang sangat tinggi di malam hari ini untuk juragan-juragan tembakonya sudah berkumpul dan juga atas kerjasama juga partisipasi dari rekan-rekan aksi anak kunir asli sehingga cara kita bisa berjalan dengan begitu meriahnya dan tadi Ipung juga sempat dibisikin sama teman Anda, kreator dari kunir Mas Behe, ya yang sudah memberikan satu kreativitasnya Memberikan sumbangan katanya ya, dengan meriahnya pesta kembang api dan semoga makin sukses untuk Mas Behe. Juga motor sebuah kerja bareng di malam hari ini sebuah production video syuting yang sudah terkenal seantero karisi di yang punya gambar pualeng jernih ada maksimal production terima kasih banyak. Juga tergelegarnya stadion utama dari Kunir. Ini atas sedorongan musikal rental audio visual yang datang dari kota Pati. Nomor wakilnya Pati yang dimilikin Bang Anto ada Nugroho. Terima kasih juga, semoga kolaborasi kita bisa memberikan yang terbaik, juga memberikan kepuasan tentunya. Dan itu adalah harapan dari Adela ya. Satu tembang kembali sebagai artis pertama yang bakal menyapa Anda. Yuk tulur dulur dari aksi, Raja-Raja Sawer dari aksi, kita goyang coy! Berikut untuk Anda ada Mona Lisa Adela. come yeah. yeah.